Mitra Bisnis, setelah tahun lalu Bank Indonesia menaikkan batas minimal uang muka kredit pemilikan rumah (KPR) jadi 30% dari harga rumah, saat ini batas minimal itu sedang dikaji untuk kembali dinaikkan. Alasannya, KPR untuk hunian di atas tipe 70 meter persegi tetap kencang meski ada aturan DP minimal itu. Bank Indonesia mengklaim kebijakan minimal uang muka KPR itu dilakukan untuk meredam spekulasi dan potensi bubble bisnis properti tanah air, yang menurut praktisi, potensi bubble di Indonesia masih kecil jika dibandingkan negara maju seperti Singapura dan Amerika. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Dewan Pengurus Bidang Properti dan Kawasan Industri Kadin, Sani Iskandar. Pak Sani, apa komentar Anda soal ini? Iya, jadi rata rencana daripada BI untuk meningkatkan porsi peng muka untuk pembelian sebuah rumah. yang perlu diwaspadai itu adalah bagi mereka yang memang berpenghasilan menengah ke bawah. Jadi yang sebetulnya memang kebutuhan rumah yang sangat dibutuhkan oleh mereka yang dalam struktur berpenghasilan menengah ke bawah karena rata-rata mereka juga membeli rumahnya juga sudah kesulitan dengan harga yang sekarang semakin meningkat. Nah, ini kalau porsi daripada uang mukanya ini di dikatkan ini yang harusnya pemerintah harusnya lebih geli dan bijak ya atau mungkin kalau misalkan ini dikaitkan dengan untuk menghindari para spekulan khususnya mereka yang bermain di perumahan yang menengah ke atas mungkin bisa dibedakan dalam arti untuk rumah yang dengan luasan yang relatif kecil ini harusnya jangan terlalu tinggi uang mukanya kasihan daripada mereka yang berpenghasilan menengah ke bawah itu yang menurut saya seperti itu ya makanya di sini mungkin perlu ada instrumen-instrumen dari pemerintah untuk bisa mengendalikan ini. Memang saya juga setuju, memang di sisi lain, ya kalau para developer itu kan cara berpikirnya kan pragmatis ya. Selama demand-nya memang masih ada, apalagi cenderung kencang, ya pasti mereka juga tingkatkan terus harga. Tapi Pak, bukankah potensi bubble di Indonesia masih kecil dibandingkan Singapura dan Amerika misalnya? Ya, memang jadi ini yang harus dibedakan ya. Memang kalau kita selalu membandingkan dengan negara-negara di luar apalagi kalau misalkan itu dibandingkannya dengan Singapura Hong Kong dan lain macam yang memang jauh penghasilan dan potensi kemampuan belinya itu lebih tinggi sehingga mereka memang punya kemampuan yang lebih tinggi sehingga itu mungkin menjadi tidak fair kalau itu dibandingkan dengan kondisi di Indonesia sekalipun di kota-kota besar sekalipun karena memang ya tingkat penghasilannya juga jelas berbeda sehingga memang harga properti di Indonesia memang tidak bisa serta-merta kemudian dibandingin dengan di negara-negara yang sekalipun di Asia pun. Jadi tetap harus dilihat juga terhadap income perkapitanya juga dari masing-masing negara itu untuk bisa menentukan tingkat harga properti yang wajar untuk untuk situasi seperti di Indonesia ini. Apa dampak bagi perusahaan properti sendiri terkait rencana kebijakan baru ini, Pak? Ya, ya pasti memang karena sebagian besar daripada calon uh, customer itu kan memang mereka sangat mengandalkan kredit pembelian rumah. Kalau misalkan forsit uang mukanya ditingkatkan, ini yang akhirnya ya pasti berpengaruh terhadap kemampuan beli daripada customer itu sendiri. Jadi dampaknya pasti akan ada. Nah, mungkin pembelian juga agak sedikit melemah ya. Tapi memang yang tadi yang concern kami sih yaitu itu. Jadi pemerintah tetap harus melindungi. Karena ini kan bicara keumahan rakyat ini kan untuk rakyat yang memang betul-betul membutuhkan rumah. Bukan untuk mereka yang melakukan investasi gitu. Buru-buru buat investasi, mereka untuk rumah pertama aja masih belum bisa memiliki. Itu yang harus betul-betul dipikirkan. Jika rencana ini benar diterapkan, apakah akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, Pak? Pasti ada ya, karena mungkin sedikit progres daripada pengembangan akan mungkin agak sedikit melemah dibandingin kalau misalkan tidak dikeluarkan kebijakan seperti itu ya, Jadi pasti ada ada pengaruhnya ya, tapi terasa ya sekali lagi lah, pemerintah harus memikirkan banyak hal ya, bukan cuma dari satu sisi aja Tapi ya sekali lagi untuk masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah ini yang betul-betul harus dipikirkan supaya mereka juga bisa memiliki rumah Demikian Dewan Pengurus Bidang Properti dan Kawasan Industri Kadin, Sani Iskandar. Saya Wendy Lem.